Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ahlihi wa sahbihi wa man wala amabad Alhamdulillah kita berjumpa kembali di salah satu rumah-rumah Allah Masjid Nur Ilman Blok M Square ini di Majlis Ta'lim The Strangers al Guroba Yang kesekian kalinya, terima kasih atas kehadiran anda Dan terima kasih atas kesabaran anda menunggu guru kita Dan sebelum kita akan memulai muadarah kita bersama guru kita Ustadz Abla Zain M.A. Hafizhullah Ta'ala akan kami berikan sedikit informasi bagi anda yang membawa anak-anak mungkin bisa dibawa ke tempat kids zone area kita agar tidak uh, seperti biasa biasanya nangis-nangis atau berlari-lari dan sebagainya. Kita memberikan kids area untuk uh, kenyamanan S anak anda juga dan ada pun bila ada yang membawa anaknya ke dalam bila nanti anaknya menangis mohon uh, pengertiannya untuk dibawa anaknya keluar agar tidak mengganggu mustame yang lain. Uh, dan adapun daripada itu, <coughs> Insya Allah kita akan membahas satu tema yang kita sudah tahu pintu surga di rumahmu. Ini Insya Allah akan menjadi pembahasan yang menarik dan berfaedah banyak bagi kita semua dan diharap dicatat faedah-faedah yang dibawakan oleh guru kita, Alustar Abdul Aziz, Kapitulahul Taala. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita ditapirkan untuk berkumpul. Di masjid ini, di sebagian orang di waktu weekend ini disibukan dengan dunianya dan kita Alhamdulillah ditetapkan oleh Allah untuk menyibukkan diri menuntut ilmu syari. I. Alhamdulillah. Taib sebelum kita mulai uh, Ustaz izinkan kita memberikan kuis terlebih dahulu. Baik, ini ada beberapa buku, ada kuis sedikit yang mungkin mudah sangat mudah sekali bagi teman-teman ataupun saudara-saudara uh, yang ada di sini yang datang bersama ibunya. Mohon tunjuk tangan bersama ibunya bapak bersama ibunya masya allah bapak ada buku untuk bersama ibunya bukan istrinya oh. <laughs> istri nggak boleh dipanggil ibu loh pak <laughs> antem mas bersama ibunya masya allah bapak kalau bapak silakan masuk eh sebentar masuk mas, silakan datang ke sini ada buku Baik ini semoga bermanfaat bagi Bapak itu karya uh, Profesor Dr. Adi. Semoga bermanfaat bagi Bapak yang... ada hadiah lagi enggak ada? ada? banyak fan. Kalau sekarang siapa yang hari ini sudah telepon ibunya bilang, "Bu, doakan saya hari ini." Sepi dah. Wah, alhamdulillah. Masya Masyaallah barakallahu fiik. Zahra Khalifi. Mas Antum sudah ngomong gitu. Masyaallah. Masya Ini kayaknya Tiga nih bukunya nih, Pak. Tiga boleh. Untuk ibunya juga ya, Pak ya. Hmm. Empat Pak. 4. Boleh deh. Silakan. Kita di sini insyaallah mudah untuk memberikan sebagai bermanfaat jazakallahu khairan barakallahu fiik wal fina. Tayik kita akan memulai muadara kita bersama guru kita Ustaz Abdul Aziz yang alaikum dan uh, Ustaz, insya Allah kita akan membahas pintu surga di rumahmu Ustaz. Ini uh, untuk pintu surga di rumahmu. Ini sangat menarik sekali Ustaz. Sebelum kita masuk pembahasan uh, surga rumah, ada yang ingin kita bahas ini pintunya Ustaz. Untuk pintu surga ini sebenarnya Pintu surga itu jumlahnya ada berapa Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nabiyina wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, para hadirin hadirat sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah azza wajalla. Berbicara tentang pintu surga. Dalam sebuah hadis yang sahih Nabi kita s.a.w. menjelaskan bahawa Pintu surga itu jumlahnya ada 8. Yakin Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim Nabi kita s.a.w. bersabda Man kala ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh barang siapa yang bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah dan bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan hamba Allah ini yang pertama barang siapa yang bersaksi dua kalimat syahadat wa anna Isa Abdullah wabnu amatihi Wa kalimatuhu alqaha Ila maryam wa ruhum minhu Yang kedua kata Nabi SAW Barang siapa yang bersaksi Bahawa Isa Isa Adalah merupakan Hamba Allah Dan putra Dari hamba Allah juga Berarti Meyakini bahawa Nabi Isa adalah Manusia Anaknya hamba Allah Bukan Anaknya Allah Dan ruh Nabi Isa Berasal dari Allah Azza wa Jal Ini yang kedua Wa annal jannata haqqan Dan dia bersaksi bahawa Surga itu hak. Hak itu artinya Benar dan ada Hak itu artinya benar dan Ada yang keempat wa annan naru haqqun dan bahwasannya neraka juga hak Maksudnya ada dan benar, maksudnya benar adanya. Barang siapa yang melakukan empat hal ini, kata Nabi SAW alaihi wasallam adkhara min ayi abwabil jannati Maka Allah akan memasukkan dia Kesalah satu di antara delapan pintu surga Yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nah Ustaz Jadi dari sini kita mengetahui bahwa pintu surga itu ada berapa? Delapan Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Nah Ustaz disebutkan tadi delapan pintu surga Apakah ada nama-namanya Ustaz untuk delapan pintu surga itu? Delapan pintu surga itu kata para ulama kita Ada nama-namanya nah. Hanya saja di antara nama-nama itu ada yang dalilnya jelas gamblang menyebutkan pintu namanya pintu surga anu a b c ada nama-nama yang merupakan hasil kesimpulan dari para ulama manakala mereka membaca dalil manakala mereka membaca dalil di antara nama-nama yang gamblang jelas disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu di antaranya ada 4. Ada berapa? Empat. Ada 4. Ada yang tahu? Oh ya, ya, ya. Oh ya. Ini enggak ada enggak pakai hadiah ya. Pakai juga enggak apa-apa, Ustaz. Silakan, Ustaz. 4 coba. Nah, uh -huh. Anda belum beruntung. 4. <laughs> Satu lagi coba. Satu ada pesan. Tadi ada yang kurang sedikit. Sudah. Pintu bukan Bintu. surga. Bukan nama surga, nama pintu. Antum? Coba ada yang mau coba? Ya. Yeah. Pintu puasa. Yeah. Oh. Aroyan puasa saudaraku Baik lanjut ya, baca Ada empat pintu ya, Yang jelas-jelas disebutkan oleh Nabi SAW namanya Yang pertama pintu sholat Pintu apa? Sholat Yang kedua pintu jihad Pintu jihad Yang ketiga pintu sedekah Yang keempat pintu royan rohiyan ini untuk orang yang rajin puasa. ini yang jelas-jelas disebutkan saya bacakan hadisnya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Nabi kita s.a.w. bersabda kata beliau famangkana min ahli salati du'nya min babis salat barang siapa yang rajin salat maka dia akan dipanggil lewat pintu salat ini kan Nabi sallallahu alaihi menamakan sendiri bahwa pintu itu adalah pintu salat. Kemudian waman kana min ahli al-jihad du'a min babil jihad. Barang siapa yang rajin jihad akan dipanggil dari pintu jihad. Ini sudah berapa? Dua 2. Yang ketiga waman kana min ahli sadaqati du'a min babis sadaqah. Barang siapa yang rajin sedekah Akan dipanggil dari pintu Sedekah Dan barang siapa yang rajin puasa Akan dipanggil dari pintu Royan Roya. Tadi Semuanya namanya sesuai dengan amalan Kenapa giliran puasa Kok namanya bukan pintu Puasa, puasa. Ini ada hadiahnya nih Ayo Kok jadi anak yang host <laughs> Gampang ada dia hanya nih. Ya. Kalau ada orang sedekah sembunyi-sembunyi gimana? Tayib. Bagus usahanya udah bagus. Gimana? Iya, yang ngasih nama Nabi tapi kenapa kok namanya bukan pintu puasa gitu loh. Belum. Pas disimpan dulu hadiahnya lagi setakah disimpan lagi. Kenapa namanya Royan? Royan artinya apa Royan? loh antum sering dengar kata Royan? Artinya apa Royan? Royan itu kebalikannya haus. Royan itu kebalikannya haus. Apa kebalikannya haus? Enggak haus. <laughs> ya enggak. <laughs> Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ingin membalas, mengganjar orang-orang yang rajin puasa ketika di dunianya kan di dunia dia akan haus karena apa? Puasa. puasa masa di akhirat suruh haus lagi? masuk lewat pintu, namanya pintu puasa, di akhirat gak ada puasa ya makanya diganjar dengan sesuatu yang kebalikannya dia diberi pintu namanya roh Rohia. Jadi nanti di surga udah nggak ada puasa lagi. Di sana tinggal menikmati jamuan yang ada. Itu beberapa nama dan masih ada beberapa nama nama yang lainnya yang berkaitan dengan pintu-pintu uh, surga. Iya. Yeah. Baik Ustad. Uh, kita mungkin uh, lebih menyesuaikan ke tema, Ustad. Yeah. Untuk uh, pintu yang tadi disebutkan Ustad, pintu roya, pintu jihad dan sholat. Dan uh, ini kita judulnya pintu surga di rumah. Apa maksud dari pintu surga di rumah Ustaz? Ya. E, tentunya Gak ada ya Nama pintu surga Pintu rumah tuh gak ada Jadi delapan itu gak ada Namanya mm -hmm. pintu rumah itu gak ada mm -hmm. Cuman maksud saya Ngasih judul seperti ini Adalah pintu Surga di, rumah. di rumahmu mm -hmm. Maksudnya adalah Ternyata Di dalam rumah kita itu ada amalan Yang kalau kita usahakan Senantiasa kita jaga Itu akan mengantarkan kita kemana? Ke surga Dan subhanallah Pintu yang ada di rumah ini Yang mengantarkan kita ke surga Malah sering kita abaikan Ini kan ajib ya. Ada orang mencari surga Jauh-jauh kemana-mana Padahal di rumahnya Ada, ada. Apa itu? Mari kita dengarkan Kisah seorang ulama Yang bernama Iyas bin Muawiyah Siapa namanya? Yes. Iyas bin Muawiyah Pada suatu hari Iyas bin Muawiyah Kehilangan ibunya Meninggal dunia ibunya Dan wajar yang namanya orang meninggal Keluarganya Pasti akan merasa Sedih. akan tetapi iyas ini nangisnya ini mungkin kalau orang menganggap kurang wajar ya terlalu lama nangisnya akhirnya ditanya ditanya salah seorang temannya apa yang bikin kamu menangis begitu lama kata iyas li babani Maftuhani minal jannah Fa ugliqah ahaduhuma Kata Iyas Kemarin Saya masih punya dua pintu surga Di rumahku Hari ini satu pintu Sudah ditutup Maksudnya apa? Orang tua Jadi maksud dari pintu surga Di rumahmu adalah Berbakti kepada orang tua Ini yang kadang-kadang tidak kita sadari Banyak diantara kita masih lengkap itu pintu dua Tapi juga tidak sedikit diantara kita yang pintunya tinggal satu Dan ada diantara kita yang pintunya sudah gak ada dua-duanya Ustaz itu ada hadisnya gak itu? Ustaz itu kan perkataan salaf, perkataan ulama Ada hadisnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan hadis ini dinyatakan sahih oleh beliau, kata Nabi SAW al walidu aw satu abwabil jannah. Kata Nabi SAW orang tua adalah merupakan pintu surga yang paling tengah. Kata Nabi Sallallam, orang tua adalah merupakan pintu surga yang paling tengah. Fa'in shik ta fa aweh dari keribat aw fa aweh fadhu. Kalau kamu mau, sia-siakanlah itu pintu, atau kalau kamu mau, jagalah pintu tersebut. Wallahu a'lam. Apakah kita termasuk orang yang menyia-kan pintu itu? Atau justru kita berusaha memanfaatkan pintu itu sebaik-baiknya. Saya yakin masing-masing dari kita semuanya pengen masuk surga, iya nggak? Semuanya pengen. Akan tetapi kadang-kadang jalan yang kita cari jauh-jauh ke sana-sana, padahal di rumah kita ada pintu surga. Amat disayangkan, tidak sedikit di antara kaum muslimin ketika disuruh ngapa-ngapain sama orang tuanya, dia merasa berat suruh bawain belanjaan, suruh ngantar ke pasar, terutama yang yang masih muda-muda ini kadang-kadang disuruh ngantar ke pasar bawa kresek malu gitu kan, akhirnya dengan terpaksa pergi ke pasar bawa ransel, sayur dimasukin kemana? Mending masih mau ke pasar daripada? Gak mau. Ya. Kalau misalnya dia sadar bawasannya ini adalah pintu ke surga. Jadi saya mijetin orang tua, ini akan mengantarkan saya ke surga. Saya nyuciin bajunya orang tua, nyuciin piringnya orang tua, ini akan mengantarkan saya ke surga. Enggak tahu antum ini masih dicuciin enggak sama orang tua? Yang udah nikah ya, yang... enggak yang belum nikah masih dicuciin enggak? Masih? Keterlaluan. Terlalu kalau misalnya sudah segede, ya, sudah sudah kuliah, masih dicuciin sama orang tuanya, terlalu. Yeah. Kenapa? Justru kita yang seharusnya mencuciin bajunya orang tua. Nggak usah yeah. tinggal masukin ke, ke mesin, justru tinggal masukin ke mesin cuci, ngapain nyuruh orang tua? <laughs> sudah tahu tinggal masukin ke mesin cuci, kenapa nggak ente sendiri yang cuci? Ngapain nyuruh orang tua? Kalau misalnya kita menghadirkan perasaan bahwa ini jalan kita ke surga, akan terasa ringan. Anda nyuciin orang tua, baju orang tua, ini untuk mengantarkan saya ke surga. Makanya para ulama dahulu, diantaranya Imam Muhammad Ibn Munkadir, seorang ulama besar, dia pernah cerita, pada suatu malam, semalam suntuk saya mijetin ibu saya sedangkan saudara saya yang bernama Umar Umar bin siapa? Umar bin? Umar bin? Mungkadir, jelas kan tadi saya sebut Muhammad bin Mungkadir, Mungkadir. saudaranya namanya Umar, Umar bin? Mungkadir. masa kayak gitu butuh mikir? <laughs> ya enggak Kan gampang banget pertanyaannya makanya enggak pakai hadiah pertanyaannya. Diceritakan kata Muhammad bin Munggadir, ya, pernah semalam suntuk saya mijeti ibu saya, semalam suntuk. Sedangkan saudara saya, siapa tadi namanya? Umar, Umar sholat malam semalam suntuk. Yang satunya mijetin ibunya semalam suntuk, yang satunya Solat malam semua. Apa kata Muhammad? Saya enggak minder sama amalannya si Umar dan saya juga enggak merasa bawa amalan yang saya lakukan itu lebih rendah dibandingkan amalannya si si Umar. Itulah fikihnya, pemahaman para ulama kita yang sangat dalam, bahwa ini akan mengantarkan ke surga. Bukan cuma solat malam aja mengantarkan ke surga. Nabi saw pernah ditanya. Anak terima yudhiluna serjannah. Nabi saw pernah ditanya tentang amalan apakah yang paling banyak memasukkan orang ke surga? Apa kata Nabi saw takwullahi wa husnul kholq. Yang paling banyak memasukkan orang ke surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Si Umar ini mengambil takwanya, si Muhammad ini mengambil akhlak yang baiknya hadis riwayat at-Tirmidzi والله اعلم baik ustaz tadi uh, disebutkan banyak dalil-dalil uh, dari para ulama uh, mungkin bisa disebutkan ayat-ayat untuk birrul walidain atau berbakti kepada orang tua ini ya yeah. ayat di dalam Al-Qur'an tentang birrul walidain itu banyak sekali yeah. hanya saja kita hari ini mungkin akan mengambil satu atau dua ayat saja yang sering kita dengar. Akan tetapi amat disayangkan banyak di antara kita ini baca tapi lewat. Uh, sekedar baca, kalaupun paham-paham terjemahannya tidak mendalam, sehingga akibatnya juga kurang mempraktekkan. Ayat yang akan kita baca hari ini adalah. Allah sebutkan dalam surat Al-Isra Surat Al-Isra Ayat 23 sampai 24 Ayat berapa? 23 sampai 24 Al-Isra ayat 23 sampai 24 Saya akan bacakan ayatnya Dari awal sampai akhir Setelah itu kita akan potong-potong Kita akan jelaskan Dan ini agak panjang firman Allah subhanahu wa taala وَقَدَّ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إحسانا yang artinya Allah subhanahu wa taala mewajibkan atas kalian untuk hanya beribadah kepada Allah. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا dan hendaklah kalian berbuat baik kepada orang tua. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma salah satu atau kedua orang tua kalian telah lanjut usia dan mereka berada di bawah pengawasanmu engkau rawat fala janganlah engkau mengucapkan ah wala tanharhuma dan janganlah engkau membentak keduanya waqullahuma qaulan karima dan berbicaralah kepada beliau berdua dengan kata-kata yang sopan kemudian ayat yang 24 Allah mengatakan wakhfid lahuma janahuddilliminar rahmah rendahkanlah diri kalian di hadapan orang tua kalian karena kasih sayang kalian. Kemudian kata Allah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Dan ucapkanlah rabbirhamhuma, ya Allah sayangilah kedua orang tuaku kama rabbayani saghira sebagaimana keduanya telah mendidik aku ketika aku masih kecil. Kita akan baca satu persatu ayat ini Ayat ini Berisikan dua hak Yang sangat besar Yang pertama adalah haknya Allah Itu difirmankan di dalam Wa qadha rabbuka Alla ta'budu illa iya Allah subhanahu wa ta'ala Mewajibkan kalian untuk Hanya beribadah kepada Allah dan ini yang biasa diistilahkan dengan Tauhid. Ini hak asasinya Allah. Selama ini orang hanya bicara masalah ham. Hak, manusia. hak asasi manusia. Akan tetapi lupa tentang hak asasinya Allah. H-A-A. -a. Bukan ham ya. H-A-A. -a. Hak asasi Allah Subhanahu SWT. Apa itu? Yang paling utama adalah Tauhid. Tauhid. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hak yang paling agung, Allah Azza wa Jalla menyebutkan hak yang kedua. Yang ini merupakan hak yang sangat besar. Wa bil walidayni ihsana. Yang artinya hendaklah engkau berbuat baik kepada orang tuamu. Di sini Allah menggunakan kata ihsan, berbuat baik. Segala macam bentuk Entah itu ucapan, entah itu perbuatan Kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua Entah itu bentuknya ucapan atau bentuknya perbuatan Entah itu yang sifatnya fisik maupun yang sifatnya finansial Yang fisik itu contohnya kayak bantu orang tua berkebun ya Bantu orang tua berkebun bantu orang tua nyuci, bantu orang tua ngepel, bantu orang tua nyapu, ya. Bersih-bersihlah, intinya bersih-bersih rumah. Siapa yang hari ini bersihin rumah? Mungkin yang belum belakang, nikah, istilah. mana yang belum nikah? Yang belum nikah mana? Banyak. Siapa yang hari ini nyapu? <laughs> Kalau aku, mungkin banyak ke saat ya. Enggak, ana tanyanya ikhwan, akwat enggak mungkin suruh, masa suruh ngeliatin tangannya, <laughs> Nah, Siapa yang hari ini nyapu Satu, dua, tiga, empat Lima Enam, tujuh, lapan Ini berapa jumlah yang hadir di sini? Berapa persen berarti yang nyapu Nyapu Biasanya yang nyapu siapa Ibu kan ya Pembantu iya. sekarang kemungkinan. Pembantu, malah pembantu Masya Allah Jadi kita berbuat baik sama orang tua Sifatnya fisik termasuk ketika orang tua punya hobi yang hobi itu adalah sesuatu yang sifatnya mubah boleh, contohnya kayak ada sebagian orang tua sukanya hobinya masak ustaz masa laki-laki bantu masak kok gak level banget sih <tuk> gak apa-apa minimal antum bawain apa kek yeah. kalau misalnya sukanya marut-marut antum yang tukang tukang parutnya sukanya goreng-goreng kerupuk antum yang Makannya, biasanya kayak gitu tuh penyakitnya itu. Ini capek-capek goreng, sudah satu ini tuh habis, habis ini mana? Ini? Bantu yang sifatnya fisik. Orang tua suka berkebun, nanam tanaman, bantu. Ini yang sifatnya fisik. Ada juga yang sifatnya finansial. Ada yang sifatnya finansial, bantu orang tua berobat. Bantu biaya berobat untuk orang tua Bantu untuk makan orang tua Bantu untuk kesehatan orang tua ya. Makanya pada zaman Ulama dahulu Diceritakan ada seorang namanya Muhammad ibnu Sirin ya. Diceritakan bahwa pada masa beliau Yang namanya korma itu Harganya mahal sekali Sampai-sampai ya. Saat itu Harga korma itu Sampai seribu dirham Jirham itu kalau misalnya 50 ribu aja, berarti seribu kali lima puluh ribu berapa tuh? Berapa? Lima puluh ribu kali seribu? Lima puluh juta bayangkan. Beli korma harganya lima puluh juta. Korma apa itu status? Pokoknya korma. Yeah. Emang saat itu harganya sedang mahal. Akan tetapi Muhammad bin Sirin, dia dengar ibunya pengen korma. Nak, ibu pengen korma. Dibeliin sama Muhammad bin Sirin. 50 juta dia keluarin untuk beliin orang tuanya. Apa kata teman-temannya? Inti ya Allah, ngapain beli korma semali itu? Kan bisa besok-besok nunggu kalau lagi. Murah harganya. Kata Muhammad bin Sirin, apapun yang diminta oleh orang tua saya, selama saya mampu untuk saya penuhi saya akan penuhi jangankan seribu dirham mungkin kalau misalnya ada yang sampai 10 ribu dirham pun akan saya keluarkan apapun yang diminta oleh orang tua saya kalau saya mampu saya akan penuhi ini loh contoh ya. akan tetapi kita dapatkan di zaman kita ini ada sebagian anak keterlaluan dengan orang tuanya saya pernah ditanya di suatu pengajian ustadz saya punya kakak atau punya adik, nagih utang sama orang tuanya sampai orang tuanya sakit. Anak bilang, anak kalau enggak ada yang nanya, enggak percaya ada manusia hidup kayak gitu di dunia ini. Jadi dia cerita tentang saudaranya, yang saudaranya itu orang tuanya punya utang sama saudaranya. Ditagih terus sampai orang tuanya sakit kepikiran Belum ngelunasin utang sama anaknya sendiri Allahuakbar <Sessalam> Kayaknya orang ini belum dengar hadis Nabi SAW Yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Dan hadis ini dinyatakan Hasan di ghairi oleh Al-Arnaud Diceritakan Dari Amr ibnu Shu'ib dari bapaknya dari kakeknya annarujulan atan nabiy sallallahu alaihi wasallam yukhasimu abahu Pada suatu hari ada seorang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam melaporkan bapaknya Seorang anak datang kepada Nabi ngelaporin bapaknya Faqala ya Rasulullah inna hadza qad itta hama Wahai Rasul, Bapakku ini sudah bikin saya bangkrut. Astagfirullah. Bapakku ini sudah menghabiskan hartaku. Apa kata Nabi SAW, Anta wa ma li abiga. Ketahuilah bahwa kamu dan hartamu semuanya milik Bapak kamu. Bukan hanya hartamu. Apa? NT, NT itu, tubuh NT itu milik Bapak NT. Masa hitung-hitungan sama orang tua, ini kan keterlaluan. Orang tua, alhamdulillah. Besok anak mau minta mobil nih. <laughs> <laughs> ya enggak, yang lihat-melia ya. Jadi tergantung kebutuhannya. Jadi jangan mentang-mentang, maaf nih ya, orang tua, maaf nih. Anak juga sudah jadi orang tua. <laughs> ya. Jangan mentang-mentang ya. Akan Tetapi ketika itu kaitannya dengan kebutuhan Yang sifatnya primer untuk makan, untuk berobat Maka gak usah hitung-hitung Selama kita masih mampu Maka kita keluarkan Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan ganti Dengan ganjaran yang jauh lebih besar Ini adalah firman Allah yang berbunyi Wa qadha rabbuka an ta'budu illa iya huwa Walidaini Ihsan. Kelanjutannya Kata Allah Firman Allah Imma yablughanna inda kal kibara ahaduhuma awkilahuma Kata Allah subhanahu wa ta'ala Firman Allah Andaikan salah satu atau kedua orang tuamu Sampai lanjut usia dan keduanya atau salah satunya Berada di dalam pengasuhanmu Kenapa sih? Kenapa dipilih lanjut usia coba? Kenapa Allah menyebutkan Lanjut usia? Kenapa kira-kira? Sudah apa? Lemah, terus? Sudah? Cerewet Cerewet uh, rewel. Uh, ada yang lain? Seperti anak-anak Betul, sakit-sakitan Terus apalagi nih yang bau-bau tua apa nih? <laughs> Pensiun Uzur, pikun Apalagi Sengaja Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tua ya, Lanjut usia ini adalah untuk menjelaskan Ketika orang tua kita sudah tua Orang tua sudah tua Emang dia dari dulu memang udah tua Ketika orang tua kita sudah lanjut usia Maka kebutuhan dia kepada anaknya lebih besar Dibandingkan ketika orang tua kita ini masih muda Kenapa? Karena saat itu tadi sudah antum sebutkan Sudah udhur Sudah semakin lemah Sudah semakin Maaf mungkin ada yang sebagian tikun ya, Kakinya sudah mulai Kakinya uh, sakit-sakitan, ya macam-macam itu kan, osteoporosis, osteoporosis, uh, bahasa Orang. gampangnya, oliknya udah kurang gitu hmm. aja, ya, itu lebih gampang, oliknya udah berkurang, jadi uh, sudah kurang ini lagi ya, jadi gak enak. itu perlu dituntun, ya. dia jalannya udah sulit perlu kita tuntun, mungkin penglihatannya sudah mulai rabun, mungkin pendengarannya sudah mulai berkurang. Dia membutuhkan tangan kita untuk menuntun dia orang tua kita. Tangan yang sudah keriput itulah yang dahulu selalu menuntun kita untuk latihan jalan. Sekarang tangan itu butuh untuk kita tuntut. Tubuh yang sudah ringkih karena sudah lanjut usia itu. Yang dahulu senantiasa menggendong kita. Sekarang orang tua kita bukan digendong, didorong pakai kursi, roda. Dia yang selalu membawa kita kemana-mana ketika kita masih di perut ibu. Gak pernah ibu kita kepikiran naroh kita barang semenit, gak ada. Ke pasar dibawa. Kemana lagi? Tidur dibawa. Tidur akhirnya cuma bisa melumah, terlentang atau... Miring, gak mungkin mau Tungkeret gak bisa Bayangkan gak pernah kepikir Coba antum pikirkan, bawa ransel Antum dulu beratnya berapa kilo? Yang 3 kilo misalnya Bawa ransel 3 kilo Selama 9 bulan, gimana rasanya? Tidur dibawa, ke kamar mandi dibawa Sholat dibawa Pernah gak ada ibu-ibu ke kamar mandi Sebentar dong anak taruh dulu Gak ada Tubuh itulah yang membutuhkan bantuan kita Makanya para ulama kita dahulu Luar biasa kalau masalah berbakti kepada orang tua Diceritakan Di dalam sebuah kitab al-Birr was silah Kada Imam Ibn Jauzi Ada seorang datang Kepada Ubaidullah ibnu Umair Kata dia, kata orang tersebut Hamaltu ummi ala rakabati min khurasan Hatta qadaytu bihal manasik Wahai Ubaidullah Saya ini gendong ibu saya Mulai dari Khurasan Khurasan itu mana ya? Ya daerah Persia sanalah Kira-kira Di sekitar Iran gitulah, Daerah-daerah san Afganistan gitu. Saya gendong ibu saya Dari Khurasan Sampai selesai haji Berapa kilo kira-kira Coba anak tanya sama antum Siapa yang pernah gendong ibunya Angkat tangan Satu, dua, tiga, empat Lima Berapa jam kuat Berapa jam kuat gendong ibu Sejam Sejam sudah apa Encoknya kamu Ini dari khurusan Sampai ke Mekah, sampai ke Madinah Sampai balik lagi Bertanya kepada Ubaidullah Kata orang tersebut Hal Apakah dengan apa yang saya lakukan ini Menurut kamu saya sudah membalas Jasa orang tua saya Ribuan kilometer saya jalan kaki gendong tubuh ibu saya. Apakah dengan seperti ini saya sudah bisa membalas jasa orang tuaku kepada diriku? Apa kata beliau? La. Apa artinya la? Tidak. Tidak. La. Wala talqatan wahidah. Kamu itu belum bisa membalas walaupun hanya segedar membalas Kontraksi ibumu Satu kali Jadi kalau orang mau Melahirkan kan ada kontraksinya itu, Ada dorongan dorong, Ada mengejannya Jadi ibu kamu mengejan sekali Itu gak bisa dibalas Dengan kamu gendong ibu kamu Ribuan kilometer Itu baru ngejannya Belum melahirkannya Belum menyusuinya, belum mendidiknya ya. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan Imma yablughanna 'indakal khibara ahaduhuma aw kilahuma. Kemudian Allah mengatakan fala taqullahuma uf. Janganlah kamu katakan Uff Uf ini mungkin di dalam bahasa kita apa? Ah atau mungkin juga uh, cek ya. Yeah. Nah, bisa semua kan? <laughs> ya. Mungkin itu ya. kata sebagian ulama. La waliyullahu shay'an min al-uguk adna min uff lahharmahu. Lahharmahu. Kata seorang ulama andeikan ada tingkat kedurkaan yang lebih kecil dari uff. Nih saya Allah akan sebutkan. Jadi yang paling kecil aja nggak boleh. Apalagi, apalagi yang lebih besar. Ketika kita menghadapi orang tua kita, sudah mulai pikun, yeah. sudah mulai lanjut usia. Biasanya orang tua itu lebih sensitif. Ini yang membutuhkan ekstra kesabaran. Apa-apa kayaknya sama. Datang bawa oleh-oleh, katanya ngapain bawa oleh-oleh, kan sudah banyak makanan di rumah. Salah. <laughs> Besok enggak bawa oleh-oleh Dikatakan tega-teganya Jauh-jauh enggak bawa oleh-oleh Yang benar gimana Sensitif orang tua kita Ketika sudah mulai Lanjut usia dia sensitif Kita perlu kesambaran Sebagaimana dahulu orang tua kita itu sabar Untuk melatih kita berbakti Melatih kita jalan Melatih kita baca Nanya enggak tahu kita berapa kali Coba nanya sama orang tua kita tanya satu barang. Anak sekarang itu kadang-kadang sama anak-anak, yang terutama yang terakhir ini, kadang-kadang yang namanya nanya itu barang satu ditanya bolak-balik bolak-balik. Misalnya nih, dia tanya misalnya, "Ini apa, Bi?" gelas. Besoknya nanya lagi, "Ini apa nih? gelas." Besoknya nanya lagi, "gelas." Kadang-kadang mau jengkel juga terus anak pikir-pikir, kayaknya nyontoh anak tuh dulu. <laughs> cuma lihat bagaimana sabarnya orang tua dan seingat anak belum pernah orang tua dulu bentak gara-gara kebanyakan ya. nanya entah berapa belas kali kita nanya satu barang, itu baru satu barang loh di rumah itu ada berapa barang? puluhan ratusan barang berarti berapa kali orang tua kita menghadapi pertanyaan kita, belum ketika kita mainan air ya. air yang ada di bak dikuras sampai Abis Belum lagi kita mainan pasir Belum lagi kita mecahin gelas Lihat kesempatan orang itu Nah sekarang kita hanya sekedar dikatain Masalah oleh-oleh sudah jengkel Bapak maunya apa sih dibawain oleh-oleh Kayak gini, gak dibawain kayak gini Maunya apa sih Subhanallah La ya. taqullahu ma'uf Cek aja gak boleh sama orang tua ya. Makanya perhatikan baik-baik Ya kadang-kadang kita menghadapi orang tua sakit misalnya, orang tua sakit kita tawarin, ayo pak kita berobat, gak usah lah besoknya tawar lagi ayo pak berobat, gak usah ketika sudah parah baru, nak tolong dong bawain berobat perasanya gimana coba? di dalam hati kita ngomong apa? Mar kemarin. kemarin gak mau sekarang minta nah. <laughs> cuman kalau bisa itu jangan di, di ucapkan Jangan diucapkan Khawatirnya nanti orang tua kita akan tersinggung Khawatirnya nanti orang tua kita akan tersinggung Yang dibutuhkan Sama orang tua kita sekarang Adalah belayan tangan kita Kasih sayang kita Saya pernah diceritakan Ada seorang khatib Ada seorang khatib Jumat Saya hadir di sebuah khutbah Di suatu masjid Ya dekat Purbalingga gitu. Dia cerita Khotibnya cerita saya barusan Menjenguk orang tua Bukan orang tua dia Menjenguk tetangga bapak dan ibu Yang dua-duanya sama-sama Struk Yang dua-duanya sama-sama struk Ketika ketika saya jenguk Ketika saya jenguk Bapak dan ibu itu sama-sama menangis Sama-sama menangis Terus kata khotib itu Saya tanya kenapa menangis saya ini menyesal Loh, menyesal apa? saya pernah mendoakan anak saya cuman doa saya salah emang doa bapak apa? dahulu ketika saya masih muda saya doakan seluruh anak kita jadi orang jadi orang emang sekarang bukan orang maksudnya jadi orang yang sukses gitu secara dunia dan sekarang seluruh anak saya saya lupa jumlahnya 5 apa 6 semuanya sukses satu di Kalimantan, satu di Sumatera, satu di mana, satu di mana. Semuanya gajinya gede-gede. Dan semuanya berlomba-lomba untuk mengirimkan uang buat saya. Rumah sakit paling mahal siap. Babysitter, eh, bukan babysitter ya Pak. Eh, sister. Sister. Sister yang mau cari yang kayak apa, bisa dibayar. Makanan yang enak bisa. Semuanya berlomba-lomba untuk mengirim duit Tapi bukan itu yang saya minta Yang saya minta Adalah bagaimana Anak-anak saya mau Untuk menyuapi Baik mungkin sambil menunggu Untuk ikhwan dan akhwat Mungkin bisa agak maju ke depan Karena banyak saudara-saudara kita yang uh, Berdiri di belakang Dan khususnya untuk akhwat Untuk agak merapat ke dalam Ya, silakan maju Bapak di luar masih banyak saudara-saudara uh, kita yang ingin masuk, silakan maju merapat. Apa? Jangan membentuk untuk nggak sholat ya, pak ya, tapi ya. rapat nah. saja nanti sholatnya bisa sama-sama. Ahwat juga ya. untuk uh, bagian ahwat dipersilakan maju, karena di belakangnya masih banyak itu ibu-ibu. Ya, diturutankan di ahwat itu, karena ya. ruang space nya kan mungkin agak. Silakan mungkin maju, itu. silakan. Nah. Terima kasih atas kerjasamanya. Karena sudah dipisah memangnya, enggak ada ikhwan di ahwat ya. Jadi enggak apa-apa ya. Dekat-dekatan enggak apa-apa. Baik. Terima kasih atas kerjasamanya. Nah, silakan lanjut. Set. Jadi e, kata Bapak Ibu itu saya enggak butuh. Uang itu saya cuma butuh. Anak-anak saya ini menyuapi saya. Saya butuh anak-anak saya ini memicati saya. Itu yang saya minta. Dan saya menyesal. Dahulu berdoanya hanya sekedar minta anak sukses. Dan betul mereka sukses secara duniawi Akan tetapi mereka Kurang memperhatikan orang tuanya Yang dibutuhkan orang tua itu Bukan hanya uang Yang dibutuhkan orang tua adalah Bagaimana kita menyayangi orang tua kita Maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Wala Dan janganlah engkau Membentak Kedua orang tuamu Wa qullahuma Qawlan karima dan ucapkanlah perkataan yang sopan membentak gak boleh yang membentak itu kan karena kita marah ada seorang ulama dahulu dia gak bentak dia cuman kelewat mengangkat volume suaranya jadi dia mungkin karena orang tuanya agak jauh akhirnya dia teriak mungkin gak maksud untuk membentak tapi dia langsung ingat firman Allah subhanahu wa ta'ala ini Langsung dia itu menebus dosanya itu dengan memerdekakan dua budak ya Kalau sekarang satu budak misalnya ya Misal misal satu budak harganya 100 juta berarti langsung sedekah 200 juta Karena dia khawatir termasuk orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya Itu padahal gak sengaja Apalagi anak-anak yang sengaja membentak orang tuanya na'udzubillahimidzharik. Kemudian kata Allah, Firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa kullahu ma qawlan karima, dan berbicaralah. Dengan orang tuamu, menggunakan bahasa yang sopan. Menggunakan bahasa yang santun. Kalau orang Jawa mengenal adanya bahasa kromo. Kemudian di atasnya ada kromo inggir. Gak tau kalau di Betawi ada nggak tuh kromo tuh. Di Sumatera ada nggak kromo? Gak ya. Tapi kalau di Betawi kan gak mungkin manggil bapaknya lu gue kan gak mungkin kan ya? Gak mungkin pasti kan ada bahasanya yang sopan. Jadi usahakan ketika kita berbicara dengan orang tua kita berbicara dengan bahasa yang bagus, ya sesuatu yang menenangkan hati orang tua kita. Kadang-kadang orang tua kita butuh sama kita sekedar dia cerita nostalgia yeah. bercerita tentang masa-masa kecil kita ceritanya ya itu-itu aja dulu kamu pernah kayak gini, pernah kayak gini itu selalu diulang-ulang jangan sampai keluar dari kata-kata kita emang gak ada yang lain apa bu? <laughs> dengerin aja, dengerin mereka itu didengerin sudah seneng mereka itu butuh waktu-waktu untuk bercengkrama dengan kita Duduk di samping kita ngobrol Itu mereka senang Saya pernah mendengarkan sebuah ceramah Di sebuah kaset Tentang berbakti kepada orang tua Kata dia ada seorang ibu atau bapak punya anak banyak ya. Punya anak banyak Dan rata-rata secara ekonomi semuanya jadi Kecuali satu orang Yang penghasilannya pas-pasan atau bahkan cenderung kurang dan Alhamdulillah semua anaknya ini berbakti kepada orang tuanya Semuanya berbakti kepada orang tuanya Berusaha untuk memberikan apa yang mereka berikan kepada orang tuanya Mobil disiapkan, rumah disiapkan, pembantu siapkan, makanan Semuanya pengobatan It's okay semua Dan mereka juga rajin untuk datang Mendatangi orang tuanya Cuman anehnya Di antara sekian anak Yang paling dicintai, yang paling tidak mampu padahal dia paling jarang untuk ngasih karena memang untuk kehidupan sendirinya saja sudah susah, susah. tapi yang paling disayang ada apa-apa curhatnya sama anak yang kurang mampu itu ketika ditanya kenapa itu kan saudara-saudara dia setiap hari ngirim ini ngirim ini setahun bulan gak pernah telat kenapa ente yang ente suka yang itu anak saya yang satu itu paling sabar kalau suruh ngobrol sama saya jadi kalau ngobrol sama orang tua kalau orang tua belum selesai dia gak mau berdiri, dia tunggu terus cerita, dia dengerin orang tuanya cerita, ya kayak gitu tuh ceritanya cerita jadul gitu cerita zaman dulu gitu kan, diulang-ulang terus, tapi terus dia masya Allah respon, dan dia anak ini selalu update bukan update status ya dia selalu update berita tentang keluarga. Ya, orang tua itu suka, oh gimana si Fulan, oh Fulan udah nikah, oh gimana si Fulan, oh Fulan udah punya anak, anaknya apa laki-laki perempuan, gimana anaknya sudah di mana? Itu update, semuanya diupdate. Setiap ketemu sama orang tua, oh si Fulan sudah lahir, eh si Fulan meninggal dunia. Sehingga orang tua itu seneng sekarang. Bandingkan dengan sebagian dari kita. Kapan coba kita meluangkan waktu untuk ngobrol sama orang tua kita? Banyak di antara kita ngobrol sama orang tua sudah jarang masih pula disambi Facebookan atau bebean atau apalah WAan atau apalah terserah. Coba pernah enggak antum ngobrol sama orang tua sambil pegang HP? Sering. Bukan pernah, sering. Coba anak tanya sama antum, berani enggak antum ngobrol sama presiden sambil bebean? Berani enggak? Gak berani Masuk istana langsung Bukan di silent langsung dimatiin, dimatiin. Kenapa sama orang tua berani? Ya. Kenapa kita tidak berusaha Untuk duduk di hadapan orang tua Kita dengarkan apa yang disampaikan oleh orang tua kita ya. Dan yang lebih parah lagi Ada sebagian dari kita Jauh dari orang tuanya Karena faktor pekerjaan dan yang lain-lainnya sudah jauh, nggak pernah nelfon sama orang tuanya, SMS nggak pernah nelf, apalagi ngirim surat. Wah, enggak zaman lagi ngirim surat. Padahal, ya, kita punya uang untuk telpon, kita punya uang untuk SMS, kita punya uang untuk ngirim surat. Akan tetapi banyak di antara kita yang malas. Bahkan pernah ada seorang anak yang durhaka, diceritakan ditegur sama orang tuanya kamu kok ya nggak pernah datang ke sini si nak ya minimal kamu gantiin jasa air susu saya aja lah jadi saya kan sudah me menyusui kamu selama dua tahun itu saja deh tolong kamu balas apa kata anaknya mau saya kirim susu berapa kontainer bu katanya, jadi untuk bayar susu dua tahun itu mau saya kirim susu berapa kontainer kok tadi. Nauzubillahi Ini orang-orang yang hatinya sudah keras. Semoga kita dihindarkan dari golongan yang seperti itu. Amin. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman dan ini ayat yang berikutnya ayat berapa tadi? 23 ya. 24, ya, sekarang 23. 23, sekarang 24. Ayat yang 24 Allah mengatakan, "Wakhfid lahum janahud dulli" min rahmah. Ini juga menarik sekali. Wa khafidlahuma janahaz-zulli minar rahmah. Firman Allah Subhanahu wa taala, rendahkanlah diri kalian di hadapan orang tua. Ini etika yang sering kita lupakan. Rendahkanlah diri kalian di orang tua. Alias kalau sudah berhadapan dengan orang tua, posisikan kita lebih rendah dibandingkan mereka. Mungkin di antara kita banyak yang sudah sukses. Ada yang jadi bos di perusahaan. Mungkin juga ada yang jadi jenderal ya. Mungkin juga ada di antara kita yang sudah jadi tokoh agama, kiai besar. Ya, yang punya pengikut begitu banyak. Ada juga mungkin di antara kita yang jadi dosen, profesor, doktor yang dihormati ulus seluruh civitas akademii tempat dia ngajar. Kalau sudah masuk rumah, ketemu sama orang tua, embel-embel itu semuanya copot. Kita ini kalau sudah berada di hadapan orang tua, kita rendah. Makanya ada seorang ulama, saya lupa namanya, ulama besar, di zaman salaf. Dia punya ibu yang maaf, agak kurang sehat. Agak kurang sehat akalnya. Suatu hari ulama itu lagi ngisi pengajian, kayak gini misalnya ngisi pengajian ya? Tahu-tahu dari jendela dibuka ibunya manggil-manggil, eh leh hmm, Orang Jawa le. <tong> <tong> kalau orang Betawi ya, apa? Tong, <tong> Apanya? <tong>, tong, bayangkan Ustadz, Kiai lagi ngisi pengajian dipanggil Tong, <tong> apa kata dia "labbaik ya umma" Saya siap untuk memenuhi panggilanmu wahai bunda. Langsung dia tutup itu apa? majelis. Majelisnya bukunya dia tutup dengan tergopoh-gopoh dia mendatangi ibunya. "Ada apa, Bu?" "Itu ayam-ayam di rumah belum dikasih makan," katanya. Bayangkan dipanggil dari jendela kirain ada masalah penting kan adiknya kecemplung sumur itu kan mungkin kan panggil-panggil suruh ngasih makan apa ayam. ayam suruh ngasih makan ayam oh iya yeah. siap langsung dia gandeng ibunya rumah kasih makan ayam setelah itu dia balik balik ke situ buka kitab lagi dia tanya sama tahu enggak kenapa saya tutup kitab ini Karena ada yang tanya mungkin kan ini lagi pengajian kok masa ditutup cuma suruh ngasih makan ayam. ayam aja Kata ulama tersebut saya berbakti kepada orang tua saya hukumnya fardu ain fardu ain sedangkan saya ngajar kalian di hukumnya fardu kifayah Jadi saya harus mendahulukan yang fardhu ain daripada yang fardhu kifayah lihat Begitulah para ulama kita mencontohkan merendahkan diri di depan orang tua. Enggak ada embel-embel ulama, enggak ada embel-embel kiai kalau sudah di hadapan orang tua kita. Enggak ada embel-embel pejabat, -embel enggak ada embel-embel jenderal. -embel jenderal itu sudah lepas itu semua kalau sudah di hadapan orang tua. Walaupun orang tua kita itu mungkin hanya tamatan SD. Sedangkan kita sudah S. S apa? esteler ya. itu udah gak ada itu kalau sudah dihadapan orang tua kita harus rendah kenapa kita harus merendah? karena jasa mereka yang sangat besar kepada kita coba bandingkan bandingkan ketika kita berhadapan dengan atasan kita ketika kita berhadapan dengan bos ketika kita berhadapan dengan pejabat kenapa kita bisa duduk begitu sopan sedangkan di hadapan orang tua kita kita tidak bisa duduk dengan sopan kalau orang Jawa itu kan masalah-masalah etika kan masa perhatikan saya kira juga bukan hanya orang Jawa saja yang namanya duduk sambil ngangkat kaki apa istilahnya cegang tahu cegang nggak antum masa saya praktek di sini cegang <laughs> itu ngangkat kaki berani nggak antum sama bos ya lagi bicara masalah kenaikan gaji antum lagi pengen gajinya naik antum ngobrolnya sambil apa? Cegang. berani enggak? enggak berani takutnya kenapa sama orang tua kita berani? emang jasanya orang tua dibandingkan jasa bos itu lebih besar jasanya bos dibandingkan orang tua kita? kalau bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala kemudian adanya kedua orang tua kita enggak mungkin kita ada di muka bumi enggak mungkin Cukup itu sebagai bentuk jasa orang tua kita kepada kita. Wahfith lahuma jana hazuli minarrahmah. Minarrahmah karena dorongan kasih sayang. Di sini kita diingatkan tentang niat. Ente niatnya apa? Merendahkan diri di hadapan orang tua. Ente niatnya apa? Ada sebagian orang, masya Allah, kalau ada maunya baru sama orang tua ya munduk munduk apa munduk munduk munduk munduk nunduk nunduk sama orang tua ada maunya ya pengen tanah yang sono dijual gitu kan ada maunya dia kalau sudah kejual udah lupa itu atau kalau anak kecil nunduk nunduk sama orang tua karena takut nggak dikasih uang jajan sangu, enggak minar rahmah karena kasih sayang ikhlas tulus sehingga yang terasa pun akan beda jadi orang merendah karena tulus ikhlas sama orang merendah karena punya maksud duniawi beda efeknya kayak tangisan air mata buaya sama tangisan yang tulus beda ya. ini wakfidlahuma jana dhulli Minarrahmah yang terakhir waqurabbir hamhuma kama rabbayani syiar. Ya Allah kasihanilah kedua orang tua kami sebagaimana keduanya merawat kami ketika masih kecil. Ini akan kita undur nanti masalah doa. Ya. Tapi Ustaz, tadi menarik sedar ketika ulama dipanggil oleh ibunya itu langsung menyaut. Ada juga kisah yang eh, apa dipanggil sedang solat sunah juga itu kita juga wajib untuk membatalkan salat juga Ustaz Iya, ya, betul. Jadi kalau salat sunnah, antum lagi salat sunnah, salat duha dipanggil-panggil boleh antum membatalkan. Yang enggak boleh itu kalau salatnya salat wajib. Wajib. wajib. Ya, Begitu. Untuk menambahkan kita lebih bersemangat untuk beribadah ini Ustaz. Ada untuk tambahan untuk apa? Dalil-dalil dari Rasulullah SAW, alaihi Ustaz. Oh iya. Yeah. Kalau tadi kita baca ayat Quran surat nah. apa tadi? Al-Isra Al ayat 23. 23 24. Kalau hadis Nabi SAW, lebih banyak lagi. Ada yang sifatnya ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada yang sifatnya perbuatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada yang sifatnya persujuan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tiga-tiganya itu ada tentang Birrul Wadideh. Di antara hadis yang sering kita dengar, sama sering kita dengar, cuman sayangnya gitu, kita kurang memahami sehingga prakteknya pun jadi kurang. Adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Ja'a rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqal. Pada suatu hari, ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ahakun nasib husni sahabati, Wahai rasul, siapakah manusia yang paling berhak? Untuk saya sikapi dengan sikap yang baik Siapakah yang paling berhak untuk saya sikapi dengan cara yang baik Maka Nabi s.a.w. menjawab Ummuka Apa artinya? Ibu. Ibumu Sahabat itu bertanya terus siapa? Nabi melanjutkan Ummuka ibumu Terus siapa lagi? Ibumu Sampai berapa kali? Tiga kali Tumman Yang keempatnya ditanya terus siapa lagi Baru Nabi Sasa mengatakan Abu kah Apa abu kah? Bapakmu Bapak. Ini hadis mungkin Sejak SD kita sudah dengar Iya enggak? Agandang-gandang-gandang tahu kita sudah praktek atau belum Saya mendapatkan faidah ini Dari Syekhud Razak Hafizahullah Ta'ala Ketika ngisi di Rojak. Saat itu saya lagi Naik kendaraan ada acara di Jakarta berapa tahun yang lalu saya lupa saya begitu dengar itu saya seumur-umur ini kayak baru paham ini hadis. jadi saya seperti Antum pernah dengar hadis ini sejak SD jadi anak baru paham hadis ini sedikit paham hadis ini baru sekitar 2, 3, 4 tahun yang lalu kata beliau ya, kata syekh apa maksud dari man ahakun nasi bihusni sahabati apa maksud dari pertanyaan sahabat ini siapakah wahai nabi orang yang paling berhak untuk disikapi dengan cara yang baik perhatikan kata-kata siapakah yang paling berhak ini yang beliau tekankan di situ. sekarang saya tanya Apakah hadis ini menunjukkan bahwa orang lain Selain orang tua itu tidak berhak untuk kita sikapi dengan baik Apakah hadis ini menunjukkan seperti itu tidak. Jawabannya tidak. tidak Bos kita berhak untuk kita hormati Pejabat berhak untuk kita hormati Ustadz berhak untuk kita hormati Dosen guru berhak untuk kita hormati Pejabat berhak untuk kita hormati Ya, orang-orang partner bisnis berhak untuk kita hormati. Akan tetapi yang ditanya di sini siapa yang paling, itu yang ditanya. Coba sekarang kita bandingkan. Kita bandingkan sikap kita di rumah di hadapan orang tua kita dengan sikap kita di masjid sama ustaz kita. Kalau antum mau nyapa ustaz, ya, itu kan asalamualaikum ustaz. Sampai kadang-kadang suaranya enggak kedengaran-kedengaran. Saking hormatnya sama orang tua. Pernah nggak antum kayak gitu sama ibu? Assalamualaikum bu. Ya. Atau sama dosen ya, karena pengen remedi ya. ya. Nilainya apa kalau nggak naik apa? Eh C? G? G. <laughs> D? Uh. Nilainya karena jatuh akhirnya minta kenaikan. Lihat bagaimana datang. Bawa oleh-oleh, bawa gula, bawa kopi, bawa <tuk> bawa teh, macam-macam itu dibawa ke situ. Ya. Sama orang tua coba kita gimana? Atau sama atasan kita? Atau sama atasan kita? Jadi di sini bukan lagi kita dilarang untuk berbuat baik kepada selain orang tua bukan akan tetapi siapa yang paling berhak orang tua kalau misalnya anda bisa bertutur kata sopan dengan partner bisnis anda bisa lembut ngomongnya bisa tertata bisa diatur saya yakin orang-orang yang suka melakukan mou ya dengan rekan bisnis ya yang suka bikin mou sama rekan bisnis kan itu kan diatur itu kalau mau ngomong itu kan dikonsep di bahkan kalau perlu nyewa seorang konseptor coba kita kalau ngomong sama orang tua dikonsep gak banyak diantara kita asal jeplak asal jeplak <laughs> sakmetune atau orang Jawa sakmetune sekeluarnya saja kenapa kita gak berpikir subhanallah, Nabi SAW ditanya siapa yang paling berhak jadi yang paling berhak untuk kita sikapi dengan lembut dengan sopan adalah orang tua kita ibu kita, ibu kita, ibu kita baru Bapak kita Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim Akan tetapi praktiknya Subhanallah kita dapatkan jauh Makanya saking para ulama kita Memahami hadis ini Dengan baik, ada seorang ulama namanya Zainal Abidin Rahimahullah Ulama ini Berbakti sekali sama orang tuanya Akan tetapi tidak pernah Makan bareng Satu nampan sama orang tuanya Padahal kan biasanya kan kalau orang-orang Arab itu sukanya makan bareng-bareng satu nampan. Nabi Alaihi Wasallam juga mengajarkan seperti itu. Jadi makan bareng gitu kan. Akan tetapi si Zainal Abidin ini gak pernah makan bareng sama orang tuanya dengan cara seperti itu. Padahal dia orang yang terkenal berbakti sama orang tuanya. Ditanya dia, e, ente kenapa sih gak pernah makan sama orang tua ente? Bareng-bareng gitu satu nampan gitu. Kata dia aku takut durhaka masa makan barang durhaka iya saya takut ketika makan barang di situ ada lauk orang tua saya sudah pengen ngambil itu kemudian saya dahului ngambil lauk itu mendahului keinginan siapa orang, orang. tua saya takut kalau kayak gitu durhaka sama bapak sama ibu saya nah kita kadang-kadang orang tua beli makanan banyak habis semuanya Seharusnya kalau kita punya apa kayak ya punya misalnya beli bebek misalnya bebek bagian yang paling enak apanya bruto <laughs> apa B apa tuh B nggak <laughs> tahu nih paha atau sayap nggak tahu lah ya itu kalau bisa kita beli sesuatu itu kita sisakan yang paling yang paling spesial ya. Yeah. Bukan orang tua disuruh makan sisa dari kita. Ini praktek dari betul-betul bagaimana ulama kita berbuat baik sama orang tua. Ini contoh. Namanya Zainal Abidi. Ada ulama yang lain namanya Ibnul Hasan At-Tamimi. Ibnul Hasan At-Tamimi rumahnya itu masih tanah. gitu loh, Masih tanah. Suatu hari, suatu hari, di rumahnya itu dia nemu kala jengking, nemu apa? Kala jengking. Akhirnya dikejar itu kala jengking mau diukur. Begitu sudah mau kena pukul kala jengking di situ ada lubang, buruan itu kala jengking masuk dulu ke ke lubang. Waduh masuk ke lubang. Jangan-jangan kala jengking ini dendam nanti. Akhirnya dia khawatir. Jangan-jangan nanti kalajengking ini keluar lagi. Apa yang dia lakukan? Dia masukkan tangannya ke mana? Kelobang. Dia cari itu kalajengking. Sampai digigit sama kalajengking. Yang penting dia sudah bisa pegang. Dia bunuh itu kalajengking. Ditanya sama orang. Ini kenapa segitunya memasukkan tangan ke lubang untuk nyari kalajengking sampai kamu digigit kan bahaya. Iya kalau saya gak kayak gitu nanti kalajengking yang keluar gigit ibu saya gimana? Mendingan tangan saya yang dikikit daripada ibu saya yang dikikit, Itulah. Contoh bagaimana para ulama kita itu sangat berbakti kepada orang tua kita. Kadang-kadang ada di antara kita menggandeng ibunya saja merasa malu, karena mungkin dianya ini gagah, ya, tubuhnya atletis, ibunya krempeng pendek, ya bungkuk malu boy. Bu jangan deket-deket deh. Agak belakang sono. Ya. Digandeng ya, sama orang tua. Kalau misalnya ada panas gitu kita bawain payungnya. Jangan sampai kita payungan sendiri Bu kita. Kehujanan kayak gini. Naik kendaraan dipapah suruh naik. Ketika turun berusaha untuk kita maksimalkan berbakti kita pada orang tua kita. Kalau anda na'udhu billahi min thalik Celaka Makanya Nabi SAW dalam sebuah hadis Yang diriwayatkan lima muslim Kata Nabi SAW Thumma raghima anf Thumma raghima anf, anf Celaka, celaka, celaka Berapa kali Nabi SAW? Tiga, tiga kali Celaka, celaka, celaka Qilaman ya Rasulullah Wahai Rasul, siapa itu orang? Kasihan banget didoain celaka tiga kali Kata Nabi Sallam, man a d r a k a b a w i h i g n d Celaka, celaka, celaka orang yang menjumpai salah satu atau kedua orang tuanya dalam keadaan lanjut usia, kemudian peluang itu tidak bisa memasukkan dia ke surga sampai dikasih kesempatan ketemu sama orang tua sampai lanjut usia kok enggak bisa ini dimanfaatkan untuk masuk surga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan celaka celaka celaka maka habis ini pulang yang masih punya orang tua ya yang masih punya orang tua yang sudah lanjut usia dan selama ini kita sia-siakan peluk orang tua kita minta maaf mulai detik ini kita akan berbuat baik sama orang tua kita ya kalau enggak celaka Nabi SAW mengatakan celaka, enggak menyebutkan celaka di dunia atau akhirat berarti di dunia dan di akhirat. Bisa jadi kegagalan usaha kita, kegagalan bisnis kita adalah karena kita enggak berbakti sama orang tua kita. Itu baru di dunia, belum nanti di akhirat. Nabi SAW mengatakan celaka, enggak menyebutkan celaka di dunia atau akhirat berarti di dunia dan di akhirat. Bisa jadi kegagalan usaha kita, kegagalan bisnis kita adalah karena kita enggak berbakti sama orang tua kita. Itu baru di dunia, belum nanti di akhirat. Nabi SAW mengatakan celaka, enggak menyebutkan celaka di adalah karena kita enggak berbakti sama orang tua kita. Itu baru di dunia, belum Dan sekuat apapun kita berbakti sama orang tua kita Tidak akan bisa menyamai perbuatan baik orang tua kita sama kita Mungkin Antum akan katakan Alhamdulillah Ustaz Orang tua anak sekarang sudah lanjut usia sakit-sakitan Cuma tidur di kasur saja Alhamdulillah setiap hari anak gantiin popok Anak mandiin Hebat Alhamdulillah Akan tetapi berbeda kondisinya Ketika orang tua kita ganti popok kita sama sekarang kita ganti popok orang tua kita beda. Apa bedanya? Kalau orang tua kita dahulu ganti popok kita dia berdoa, ya Allah moga-moga anak ini sehat, cepet gede, semoga walafiat, semoga panjang umur. Ini ketika orang tua kita ganti popok kita, kalau sekarang anak mengganti popok orang tuanya, apakah seperti itu doanya? Mudah-mudahan panjang umur supaya anak bisa ganti popok tiap hari gitu kenapa gak mati-mati gitu kan beda ya. jadi jangan dipikir kita sudah ganti popok sekali sudah bisa menandingi jasa orang tua kita oh, undah ya. orang tua kita dahulu ketika ganti popok kita dia iringi dengan kasih sayang dengan doa gimana supaya anak saya ini besar, sehat, panjang umur berkah, kalau kita sebagian Ya. ganti pokok orang tua dengan harapan dalam hatinya kenapa sih lama banget ya? Nauzubillahi minizalaih. Ya. Nah, Ustaz. Ini mungkin apa saudara-saudara kita ini yang sudah terbiasa atau lagi bersemangat beragama, bermajelis taklim Ustaz, ingin uh, dengan sisi lain Ustaz untuk berbakti kepada orang tua. Mungkin ada cara yang tepat dalam uh, mendakwahi orang tuanya supaya dia merasa mempunyai uh, sisi lain dalam berbakti Ustaz ya, jadi kita dari tadi kita berbicara tentang bakti orang tua bantu finansial fisik, tapi kita belum membahas tentang bakti kepada orang tua dengan cara menularkan ilmu yang sudah kita ketahui kepada siapa? orang tua, ini tadi belum kita bahas ini penting saya yakin tidak ada di antara kita yang pengin supaya pisah sama orang tua nanti di akhirat kita pengennya sama orang tua bareng-bareng terus nggak ada di antar kita yang punya cita-cita di akhirat pisah satunya di surga satunya di neraka nggak ada saya nggak bisa bayangkan Ya, di dunia makan bareng satu meja, bercereng-kerama bareng, piknik bareng, tahu-tahu nanti di akhirat satunya di neraka, satunya di surga. Nauzubillah min Kita penginnya bareng-bareng terus. Kita pengin supaya di surga nanti bareng. Gimana caranya, Ustaz? Supaya nanti kita bisa beserta dengan orang tua kita surga. Caranya ada dalam Al-Qur'an surat At-Tur ayat 21. Surat apa? At-Tur. Surat at tur ayat 21. Di situ Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: "وَالَّذِينَ آمَنُوا وَالتَّبَاعَتْهُمْ ذُرِّيَتُهُمْ بِإِيمَانٍ" Dan orang-orang yang beriman, lalu diikuti oleh anak-anaknya, keturunannya juga beriman. Jadi orang tuanya beriman, anaknya juga beriman. Apa ganjaranNya alhaqna bihim dzurriyyatahum Kami akan gabungkan antara anak dengan bapaknya dengan ibunya digabungkan di mana di surga Jadi kalau kita pengin bareng sama orang tua kita di surga sama-sama berusaha menjadi insan yang beriman anaknya salat orang tuanya juga salat Anaknya ngaji, orang tuanya juga ngaji. Anaknya berakidah benar Orang tuanya juga berakidah benar Nah inilah tugas Entah itu tugasnya orang tua atau tugasnya anak Tergantung siapa yang dapat hidayah duluan Kalau yang dapat hidayah duluan anak Maka dia berusaha bagaimana supaya orang tuanya Juga mendapatkan hidayah Sebaliknya, kalau misalnya orang tuanya Yang dapat hidayah duluan, kita berusaha Untuk anak kita pun Mendapatkan hidayah Kalau kita sudah bisa sukses untuk mendakwai keluarga kita anak, bapak, ibu ya. kakek, nenek Masya Allah semuanya dapat hidayah inilah orang-orang yang sukses makanya definisi sukses menurut Allah subhanahu wa ta'ala faman zuhziha anin nari wa udkhilal jannata faqad faaz barang siapa? Yang diselamatkan dari neraka Dimasukkan ke surga Maka inilah orang yang sukses Sukses itu bukan diukur Dari mobil kita yang mewah Rumah kita yang megah Tanah kita yang luas Bukan Kalau kita bisa masuk surga Satu keluarga masuk surga Sukses Akan Tetapi untuk kesana kan tidak mudah Untuk kesana tidak mudah butuh perjuangan, ketika kita sebagai anak misalnya, dapat hidayah dulu gimana kita mengajak orang tua kita harus banyak etika yang kita perhatikan, antara lain ketika kita ngajak orang tua kita jangan sampai omongan kita itu terkesan untuk menggurui terkesan untuk menggurui, ayo pak ngaji yuk pak, biar pinter kemudian ketika nyeter radio, nih dengerin nih, dengerin biar tahu. <tuh> emang hantum ini lagi ngajari anak TK mah <tuh> etika, etika ini salah satu hal yang amat disayangkan mulai pudar bahkan mungkin mulai hilang dari sebagian orang-orang yang sudah ngaji sudah ngaji, tapi etikanya mana? Sama orang tua jangan menggurui. kita mengucapkan kata-kata yang baik. Ya. Kalau misalnya setel radio misalnya ya, ini memanfaatkan media. Jadi selain kita tidak menggurui. berusaha untuk memanfaatkan media. Ya kalau memang kita belum bisa ngomong sama orang tua kita langsung, kita setel radio dan gak usah kita katakan ini dengerin gak usah. Kita setel aja ya radio tersebut seakan-akan kita dengerin. Ya cuman suaranya agak di besarin dikit siapa tahu nanti ada satu dua yang masuk ke telinga orang tua kita ya. jadi kita harus pintar-pintar memanfaatkan nikmat teknologi yang ada di hadapan kita ada radio ada televisi dakwah ada majalah jadi antum taruh buku di atas meja ya. biarin nanti orang tua yang buka sendiri usah kan udah taruh sampai berdebu dibaca nggak dibaca-baca ndak apa-apa besok taruh lagi dua Ya Wah, itu nanti dipindahin. Minimal ketika mindahin orang tua lihat. Ketika mindahin kan ngelihat. Iya. Ya. apa-apa enggak dibaca. Dia lihat dulu judulnya daripada enggak lihat sama sekali. Nah, enggak lihat dia, ngeliatin. Oh, uh, dia lihat, enggak baca, taruh. Nanti besok taruh lagi di situ. Sampai akhirnya orang tua akan mendapatkan hidayah. Jadi, masalah tidak menggurui, manfaatkan media, terus juga tonjolkan sisi perilaku kita. Jadi semakin ngaji, semakin baik perilakunya, itu yang harus kita tonjolkan. Sehingga orang tua kita akan berkata kepada anak kita, masya Allah, nak kamu setelah ngaji, kok kamu tambah baik ya nak ya? Kamu ngaji di mana sih nak? Bapak pengen ikut ya? Itu kan masya Allah. Jadi jangan sampai orang tua kita meniri kita dari perilaku jelek kita, kemudian orang tua kita mengatakan, kamu ngaji di mana sih? Semakin lama semakin ngaji kamu tambah tambah apa? Songong ya. Apa songong artinya Hah? Kamu kok tambah enggak jelas kayak gitu disuruh disuruh nyuci baju enggak mau, disuruh nyapu enggak mau. Iya kita kan harus talabul ilmi, Bu. Masyaallah. Padahal talabul ilmunya nanti jam 10, eh ibadah zuhur. Uh, jam tujuh suruh nyambung, kita kan mau tolap ulilam, tidak ada hubungannya. Jaga sembung, <tuk> naik ojek, tidak nyambung, jek. <tuk> Aku ya. mau ngaji jam satu kok, masa jam tujuh suruh nyambung, tidak mau, tidak ada hubungannya. Ya. Jadi setelah ngaji kita harus menunjukkan perilaku yang baik. Dengan harapan ketika perilaku yang baik itu kita tonjolkan dan niatnya betul-betul karena Allah dan berbakti kepada orang tua, Insya Allah pintu itu akan terbuka. Dan ketahuilah banyaknya orang tua kita yang mungkin sampai saat ini kita ajak belum mau bisa jadi karena cara kita yang nggak benar. bukan karena orang tua kita yang keras kepala bukan. Maka lebih baik kita introspeksi diri. Ya, ini adalah masalah dakwah kepada orang tua. Nah Mustah, itu dakwah kepada orang tua berbakti kepada orang tua. Perilaku kita saat orang tua masih hidup, ustadz. Yeah. Lalu, misalkan orang tua kita kadar Allah sudah wafat, ustadz. Bagaimana cara berbakti kita, ustadz? Nah, ini. ini. Kalau orang tua sudah wafat, ini berarti pintunya dua-duanya sudah tidak ada. Ini gimana, ini ustadz? Masih bisa. Masih ada peluang untuk berbakti kepada orang tua. Tidak ada kata terlambat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh salah seorang sahabat Nabi SAW Ya Rasulullah, gimana caranya saya berbakti kepada orang tua setelah orang tua saya meninggal setelah orang tua saya meninggal, bagaimana saya berbakti? kata Nabi SAW apakah bisa? kata Nabi na'am, bisa bagaimana caranya yang pertama dengan nyolati ketika beliau sudah wafat, disolati dua orang ya Jangan sampai karena saking sedihnya sampai lupa tidak nyolatin. Ya, yang lainnya pada nyolatin kita malah sibuk nangis sampai nggak nyolatin. Itu nggak berbakti sama orang tua. Yang pertama kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam as-salaatu alaihi ma berbakti eh, apa menyolati keduanya wal istighfar lahuma mendoakan mendoakan orang tua. Kapan ustaz, kapan juga. Kadang-kadang kita ini lupa ya, Mintanya Rizky terus lupa gak doain Orang, orang tua Ustaz Kadang-kadang saya mimpi Ustaz, Ketika tidur itu mimpi ketemu orang tua Itu maknanya apa Anda bilang Anda bukan ahli takwil mimpi Tapi mungkin Mungkin bisa jadi itu peringatan dari Allah Enti jarang Doain orang tua <tuh> Saya kadang-kadang Kayak gitu eh, iya, ya, Lama ini gak doain orang tua Lama gak ziarah kubur banyak di antara kitaziarah kubur setahun sekali, sering-sering ziarah kubur, terutama yang kaum pria, yang kaum wanita jangan terlalu sering, menurut sebagian ulama. Sering-sering ziarah kubur, datang kubur, doakan orang tua kita di situ. Ya. Kalaupun tidak sempat, doakan di jalan. Makanya tadi alhamdulillah itu ada yang tunjuk jari yang doakan, eh nelfon. Nah, hari ini siapa yang doain orang tua? Hari ini siapa yang doain orang tua? itu kasih idea tuh, ada. Jadi satu tuh satu. Yang mana sat? Banyak nih. Zat? Coba angkat nang Atan. Saya pilih dulu. Nah, itu sumringah banget bapak. <laughs> silakan sat. kayaknya yang sepuh aja deh. Insya Allah barakatullah fi nawafiku. Yang sepuhnya banyak sat. Yang mana sat? Eh, <laughs> yang, yang pakai kacamata. Bapak silakan bapak. Ini ada buku dari Ustadz Yazid guru kita. Biruwalidain dan uang 100 ribu Masya Allah. Masya Allah Mungkin bisa diberikan hadiah untuk orang tua Bapak Insya Allah, Masya Allah Mungkin bisa di Mohon maaf dibantu Bapaknya kasihan. Ya. Masya Allah, Allah. Barakallahu Waalaikumsalam. Ini yang kedua Jadi yang pertama nyolatin Yang kedua apa? Mendoakan Yang ketiga kata Nabi SAW Wa ifa unbi'uhudihima Min ba'di mautihima yang ketiga kata Nabi SAW memenuhi janji mereka memenuhi janji jadi kadang-kadang orang tua kita semasa hidup janji misalnya janji mau urusin masjid misalnya ya orang tua kita janji mau ngurusin masjid atau orang tua kita janji mau ngapain kita berusaha untuk memenuhi janji itu atau dia pernah janji mau beliin apa ya, sama orang lain, itu berusaha untuk kita lakukan ini yang keberapa? Yang ketiga, yang keempat wa ikramu sadiqihma. Yang keempat adalah memuliakan teman-teman orang tua kita, memuliakan teman-teman orang tua kita. Dan ini para sahabat luar biasa. Saya lupa kalau nggak salah ibnu umar. Kalau nggak salah ibnu umar. Ibnu umar, suatu saat dia sedang naik onta atau naik keledai saya lupa. Lewat di sampingnya ada seorang Arab Badui. Orang Arab Badui itu kalau sekarang mungkin orang gunung, desa, jadi orang-orang desa, orang pesisir, orang kampung gitu kan. Tahu-tahu ibnu Umar ini langsung turun, langsung turun. Kemudian dia persilakan, silakan pak, pak silakan naik. habis itu kemudian dia kan nggak pakai sorban itu orang Arab Badui, langsung sorbannya dicopot langsung ditaruh di atas kepalanya biar enggak kepanasan. Dia antar, mau kemana Pak? Mau kesana? sana. Ganteng. Sama Ibnu Umar. Ibnu Umar lagi bareng sama temannya. Kata temannya, "Ibnu Umar, orang Arab baru itu enggak usah digituin. Dikasih dikit aja udah marem dia." Ya, dikasih dikit aja katakanlah diboncengin atau dikasih duit dikit udah udah udah, udah marem dia. Enggak. Saya tahu ini adalah teman bapak saya dahulu. Ini temannya Umar. Ini temannya Umar. Makanya saya berusaha untuk menghormati dengan baik. Saya berusaha untuk menghormati dengan baik anak saya ini. Eh, maaf, teman bapak saya ini. Makanya perhati yang baik-baik. Ya, kita menghormati siapa? Teman. Menghormati teman-teman orang tua kita, teman kerja ya teman sekolah makanya kadang-kadang saya ini selalu diingatkan sama ibu saya ya. leh coba leh kamu pergi ke sana ya pergi ke sana pergi ke luar kota coba temuin di sana ada teman bapak bismillah kalau ada kesempatan saya sekali pergi ngunjungin ada 4 misalnya 4 orang satu kota datangi saya kesini saya dulu adalah anaknya Pak Anu Uh, saya kesini semata-mata hanya pengen ingin menyambung hubungan karena dulu bapak adalah teman oh senang dia cerita oh bapak kamu dulu gini gini gini gini itu termasuk bakti kepada orang tua minimal ketika teman orang tua kita kita datangi minimal dia akan cerita masyaallah semoga Allah merahmati bapak kamu bapak kamu tuh doakan jadinya kan jadikan doa kan kalau kita nggak datangi mungkin dia lupa nggak doain ketika kita datangi dia inget dia ingat sama bapak kita akhirnya dia doain. Ya. Ini yang keberapa? Yang keempat, yang kelima kata Nabi Sallam: Wasilaul Rahim alaati la tuusalu <tik> illahi ma. Yang keempat, yang kelima menyambung silaturahim yang tidak bisa terjalin atau maaf yang terjalin karena sebab keberadaan mereka. Dalam arti saudara-saudara. Kalau tadi kan teman sekarang. Saudara-saudara. Pak D terus. Budi. Pak Lik terus. Bule. Sampai ini hadis riwayat Ahmad. Nyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim dan juga az zahabi Saking pentingnya. ya Saking pentingnya. Uh, saking pentingnya menyambung silaturahim ini. Sampai Nabi SAW. Pernah mengatakan al khalatu tu biman ummi bibi itu, ya, bibi saudara ibu itu kedudukannya seperti ibu. Bibi ya, saudaranya ibu kedudukannya kayak ibu. Jadi sekarang kita punya ibu, punya ibu dia punya kakak punya adik. Itu setelah ibu kita meninggal, apalagi setelah meninggal itu sebelumnya juga termasuk itu kayak ibu kita maka anda kalau ibu udah meninggal masih punya bude atau bule bibi itu manfaatkan baik-baik itu kayak ibu itu gantinya ibu ini hadis riwayat Bukhari jadi ada berapa tadi ada lima yang pertama mensolatkan yang kedua mendoakan memenuhi janji memuliakan teman menyambung silaturahim. Ini beberapa yang kaitannya dengan berbakti kepada orang tua setelah meninggal. Sudah, Seth. mungkin uh, untuk apa, kita melanjutkan memperdalam materi ini, Sat. Boleh kita buka tanya jawab, Sat ya. Silahkan. Baik bagi anda yang ingin bertanya jawab untuk Ikhwan kami ulangi, untuk uh, Ikhwan dikhususkan bertanya langsung kepada Ustad agar lebih interaktif. Jadi yang memakai tulisan, kita utamakan yang akhwat pak. Mohon maafo ya. Jadi kalau mau bertanya, bagi ikhwan. E, bertanya langsung dan akan disediakan mic-nya agar lebih interaktif kepada pematir kita. Ya. ya silakan apa nih? Ah ya. Masya Allah. Wah sudah pada nunjuk semua nih dak. Kayaknya habis asar lanjut lagi nih istan. Wow. <laughs> Pertanyaan dari uh, akhwat saja sudah masya Allah. Yang rata-rata <tuh>. tadi sih sudah dijelaskan ya tapi ada satu pertanyaan yang yang mengusik ana ustad ya ustad kelihatan nggak ustad kok antum yang nanya <laughs> ya, boleh dong kan ana juga nggak dikasih hadiah <laughs> ada yang mengusik ada ada suatu uh, distorsi sosial sekarang di uh, kaum muslimin ya sebagian kecil itu bahwa padahal pintu surganya itu di rumahnya gitu lister tapi Malah mencari surga itu sampai keluar negeri gitu Ustaz. Padahal itu belum tentu benar juga. Menurut antum bagaimana Ustaz? Nah, ini juga perlu dicermati nih. Ya, nah, fenomena sebagian saudara-saudara kita yang jauh-jauh untuk luar negeri padahal masih punya orang orang tua. Ada sebuah hadis yang menarik untuk kita perhatikan. Hadis riwayat Ahmad. Hadis riwayat Ahmad. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhumah Jai rujun ida Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yastazinu fil jihad. Ada seorang datang kepada Nabi SAW minta izin untuk berangkat jihad. Berangkat apa? Jihad. Jihad adalah salah satu puncak keimanan yang tertinggi yang dikatakan oleh Nabi SAW darwatu sanamil iman. Puncak keimanan yang tertinggi. Jadi, sahabat ini datang kepada Nabi SAW Minta izin untuk berangkat jihad Sebelum diizinkan sama Nabi SAW Beliau bertanya Ahayun walidaka, Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Orang tersebut mengatakan Naham iya, wahai Rasul Begitu Nabi SAW mengetahui bahawa orang tua Pemuda ini masih hidup Maka beliau SAW Berkata ma fajahid Berjihadlah Dengan merawat kedua orang tuamu Jadi subhanallah Nabi SAW mengarahkan kepada jihad Yang lebih utama, tidak mungkin Nabi SAW Mengarahkan sesuatu Melainkan sesuatu itu lebih utama Pasti ini gak mungkin Nabi Sasa mengarahkan mengarahkan seseorang kepada sesuatu yang kurang utama. Enggak. Pasti ini lebih utama. Jadi jihad untuk berbuakti kepada orang tua, ini lebih didahulukan. Makanya saya merasa kasihan miris kepada sebagian orang tua yang ditinggalkan sama anaknya sampai nangis-nangis. ya Sampai nangis-nangis ditinggalkan ke sana kemari. Orang tuanya gak mengizinkan. Kecuali kata mara ulama, seadanya jihad itu sifatnya fardhu ain, fardhu ain, dan itu berdasarkan instruksi seruan dari pemerintah kaum muslimin. itu lain masalah. Akan tapi sekarang apakah sudah fardhu ain? Pertanyaannya kemudian apakah diinstruksikan oleh pemerintah kaum muslimin atau tidak? Itu yang jadi pertanyaan. Makanya eh, jangan sampai kita jauh-jauh. Mencari pintu surga padahal, padahal ada di, di rumah. rumah sendiri. Allahumma amin. Apa nih? Apa nih dapat hadiah nggak nih saat? Gak usah, makasih <laughs> Silakan bagi anda yang ingin langsung bertanya kepada. Ini, Ustaz. ini Silakan Pak. Sudah berdiri, Pak. Silakan. Berdiri Pak. Ya. Silir. Saya sebutkan namanya Sekurang Pak. Nah, ya. Afwan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik. Silakan Bapak Taufik. Uh, orang tua saya di Jawa. Saya hidup di Jakarta. Saya sudah pernah coba untuk beliau di rumah saya. Tapi beliau lebih nyaman di Jawa, ikut kakak saya di Jawa. Nah, dan saat ikut saya Uh, beliau lebih nyaman di Jawa karena anak perempuan kakak saya perempuan kalau saya kan laki-laki. Iya -laki. Pak tahu. <laughs> <laughs> Gak perlu dijelaskan istilahnya. Istilahnya <laughs> ya, lanjut Pak. Biar jelas. <laughs> Lalu pertanyaan. Lalu bagaimana cara saya berbakti kepada orang tua dengan cara tersebut? Iya. Karena orang tua saya di Jawa dan hari ini ibu saya sedang sakit.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 pertama saya pengen luruskan tadi katanya tinggal di Jawa orang tua sedangkan anda tinggal di Jakarta Jakarta kan Jawa <tuk> <tuk> ini salah kaprah ini kamu orang Jawa emang betawi di mana kalau bukan di di Jawa jadi gini ya yang namanya orang tua itu kan eh, nyaman nyamanan jadi mana yang nyaman buat dia gitu loh. Makanya nggak bisa dipaksa orang tua harus kesini harus kesini. Apalagi misalnya tinggal ibu. Dia kan tinggal di rumah itu banyak banyak kenangan banyak nostalgia. Ya. Sehingga kalau dia tinggalkan dia akan selalu kepikiran rumahnya. Maka disinilah anak berusaha untuk mengalah. Kalau tidak sampai taraf berpindah. Ya, kalau tidak bisa sampai taraf berpindah meninggalkan pekerjaan yang di sini berpindah mencari pekerjaan di sana kalau tidak sampai taraf ini maka anda harus meluangkan waktu untuk sering-sering datang ke sana ke tempatnya orang tua jangan cuma mengandalkan ketika musim Lebaran saja kadang-kadang sebagian orang kalau berkunjung kepada orang tuanya bukan ketika Lebaran seakan-akan kayak keliru. Ini bukan saatnya pulang, kok pulang? Gak ada, harus Lebaran tuh ndak ada. Apalagi dalam kondisi sakit seperti ini. Dalam kondisi sakit seperti ini, anda harus berusaha untuk mengunjungi orang tua. Apalagi maaf, bapak adalah putra eh, anak laki-laki dan anak laki-laki itu kewajibannya lebih besar dibandingkan anak perempuan. Apalagi sudah menikah anak perempuannya. Maka dalam kondisi seperti ini. Anda harus meluangkan waktu Untuk mengunjungi orang tua Secara berkala Dan gak usah Mengkhawatirkan masalah biaya Apapun yang kita lakukan Untuk bakti kepada orang tua kita Tidak akan pernah Angus biayanya Pasti akan Mendatangkan keberuntungan di dunia Maupun di akhirat Makanya kunjungi secara bergala kalau enggak bisa pindah kunjungi saya bergala sambil mengunjungi kalau enggak bisa sebulan sekali ya telepon telepon harus jalan terus atau surat ya sekarang ini dengan adanya hp ya, surat itu kayak coba itu masih nulis surat enggak? enggak enggak kan Padahal subhanallah nulis surat itu kan butuh waktu enggak lama. Padahal kita duduk setengah jam kita tulis alhamdulillah baik keadaan semoga ibu juga demikian. Orang tua kita kan rata-rata sudah lanjut ya. Mereka itu masih akrab dengan yang namanya surat. Senang mereka dapat tulisan tangan anaknya, apalagi ada paketnya, ada jajannya apa dikit oleh-oleh. Ya, maka ini mungkin solusi yang bisa saya berikan untuk menghadapi masalah panjenengan masalah anda dan juga masalah yang lainnya Silakan. baik demikian ya. Bapak Taufik Bapak Taufik semoga diberikan Taufik ya Pak lanjut untuk amin ya, ya. Uh, alo <laughs> mana itu <laughs> dan, ah. oh itu dia ustad karena pertanyaannya banyak kita selang-seling aja ya ikhwan dan ahwat ya ini ya. ada pertanyaan bagus dari ahwat ustad kalau orang tua kita ini beda keyakinan alias di luar islam bagaimana ustad Apa kita wajib terus berbakti kepada mereka iya Sekalipun orang tua kita non-muslim, kita wajib berbakti. Akan tetapi tidak mengikuti ajaran dia. Jadi jangan dipikir ketika orang tua kita itu non-muslim terus kita gak berbakti. Berbakti. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala ketika melarang kita untuk mentaati kesyirikan orang tua kita, wa جَاهَ دَكَ Nah, seandainya orang tua kalian memaksa kalian untuk melakukan perbuatan syirik fala tauti huma jangan taati terus apa kata Allah wasahib huma fid dunya ma'rufa dalam perkara duniawi tetaplah berbuat baik sama orang tua kalian berarti jangan dipikir orang tua yang enggak beriman itu enggak dibaiki dibaiki terus ya Bahkan bisa jadi itu adalah salah satu Pintu untuk Hidayah Buat orang tua kita Didoakan boleh gak? Doakan Mumpung masih hidup Mumpung masih hidup Doakan, doakan apa Ustaz? Supaya dapat hidayah Yang gak boleh kan Mendoakan Setelah meninggal supaya Diampuni, itu kan yang gak boleh Kalau misalnya masih hidup kemudian didoakan supaya mendapatkan hidayah itu sangat bagus sebagaimana kisah yang dialami oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nah, kapan ya. eh, mungkin di salah satu jamaah kita ada yang mempunyai pengalaman seperti itu yang bapak atau ibunya uh, di luar Islam mungkin dia berusaha untuk mendoakan, mungkin ada ada hadiah, ada mungkin di antara jamaah yang ini ada, ada. berdiri mas Allah. Masyaallah. Coba Pak berdiri Pak. Ini Pak. Ada dua Pak ni dengan saudara kita yang itu mungkin. Namanya siapa? Nama saya uh, Mustad. Nama saya Eko. Uh, ayah saya beragama Buddha. Masyaallah. Terus Langsung, belum lihat. belum. Terus mas bisa eh, dapat hidayah atau sempat gimana? sempat sudah dapat hidayah? Belum Mustad. Belum. Mungkin ada yang cerita lagi. Semoga setelah ini orang tua anda mendapatkan hidayah. Masyaallah. Antum yang di belakang itu, Afani Sebutkan namanya Assalamualaikum, nama saya Randy Ustaz Selamat Selamat Selamat. Selamat. Uh, Orang tua saya Dua-duanya agamanya katolik, kebetulan saya Mualaf Semoga Segera menyusul insyaallah kedua orang tua Amin baik untuk kedua saudara kita nanti hadiahnya bisa di uh, diambil di depan di pintu panitia baik silakan Afan dibacakan lagi silakan Bapak nanti sebentar uh, dan sebelumnya maaf jika jika pertanyaan-pertanyaan masuk ini begitu banyak jadi kalau tidak sempat semuanya ditanyakan ke Ustaz kita mohon maaf karena waktunya sudah sempit silakan Pak Assalamualaikum Mbak Ustaz Waalaikumsalam uh, Saya bersaudara ada Empat Kebetulan uh, Ibu saya itu uh, Sayang dengan adik saya yang paling kecil yeah. Sedangkan ibu saya pernah berpesan Kalau uh, Bisa Itu Supaya adik saya itu diberikan rumah oleh Saudara-saudaranya Saudara Ya. Yeah. Sedangkan sekarang ini ibu saya sudah almarhum. Mm -hmm. Apakah pesan itu perlu kita laksanakan sebagai anaknya? Terima kasih. Ya. Yeah. Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya kita uh, melihat tadi apa yang disampaikan, dipesankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa 5 hal itu kan ada salah satunya adalah janji. Ya. Yeah. Kalau misalnya itu ibarat janji yang disampaikan oleh orang tua atau minimal keinginan maka itu termasuk bakti kepada orang tua kalau kita mampu kalau kita mampu dan adik yang paling kecil itu memang membutuhkan bisa jadi orang tua menyampaikan seperti itu karena memang mungkin yang paling kecil ini adalah yang paling kurang mampu kalau kondisinya seperti itu tanpa pesan dari orang tua pun seharusnya kita membantu Apalagi sampai ada pesen, kecuali kalau misalnya anda tidak mampu dan adik anda yang paling kecil orang yang mampu Itu lain masalah ya. Kalau kondisinya seperti yang saya sebutkan maka sudah ada pesen orang tua, anda mampu, adik anda kurang mampu maka sangat bagus untuk dijalankan Untuk kerjasama diantara saudara-saudara yang ada Yeah. Yeah. So, yeah. ada, mm -hmm. nih, ada, ya, baik. Syukron jazakallahu khairan. Ada lagi, Afani? Ada ada banget. Ja, ada satu pertanyaan mm -hmm. yang oke okay banget nih yeah. Pertanyaan dari Ahwat Hidup nih sudah susah, Ustaz. Kita di dunia nih susah cari makan, ada masalah ini ini. Kenapa masih dibebani harus berbakti kepada orang tua, Ustaz? Seru ya. Bisa dijewer benar. Bisa dijewer. Hidup ini sudah susah. Kenapa harus dibebani dengan bakti kepada orang tua? supaya nggak susah hidupnya. pintu nah, istilahnya. supaya nggak susah. susah. jadi kalau orang pengen hidupnya nggak susah bakti sama orang tua. nggak percaya. coba. Ya. mungkin dia susah karena nggak berbakti. gimana? dia sekarang merasa susah. mungkin gara-gara itu faktor yang tidak. iya. dia susahnya. maaf. saya tidak tahu siapa yang nanya. akan tetapi kemungkinan susahnya karena tidak berbakti sama orang tua justru kalau anda berbakti sama orang tua anda akan nyaman hidupnya pasti diberkahi, pasti yeah. saya gak katakan mungkin pasti diberkahi sama Allah, karena itulah ketaatan ah. yeah. Itu adalah bentuk ketakwaan. Allah berpesan, berjanji dalam Al Quran, wamil yataqillah ya Jalla Hu Maqrac. Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Wa yarzuk humin hay surayathasib. Dan Allah akan beri rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Masih ada waktu? Nampaknya sudah hampir mepet sesat dengan waktu kita asar. Mungkin untuk penutup usaha ada kuis atau ada rangkuman. Silakan set. Rangkumannya ya, Dari apa yang tadi kita sampaikan bahawa Kita ini Punya kewajiban untuk berbakti Kepada orang tua kita masing-masing Dan banyak sekali ayat-ayat Dan hadis-hadis Yang menjelaskan tentang kewajiban berbakti Yang sering kita dengar akan Tetapi ternyata Kita belum memahami Dengan dalam Sehingga kita pun juga belum Mempraktekan dengan baik Semoga dengan adanya kajian ini kita bisa terpacu untuk terus berbakti kepada orang tua kita dan bukan berarti yang ngomong sudah maksimal jadi ketika saya menyampaikan ini saya juga lagi ngeces saya juga lagi berusaha untuk menasihati diri pribadi dan semoga kita semuanya Amin. termasuk orang-orang yang bisa berbakti kepada orang tua kita sehingga kita bisa meraih surga Allah Amin. Azza wa Jalla. Wallahu taala ala'lam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya kami serahkan kembali kepada saudara uh, Reda. Aib. Terima kasih ustaz. jazakallahu khairan wa barakallahu fiikum. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah hadir ke majelis ini. Semoga diberkahi oleh Allah dan semoga dikumpulkan kita kepada bersama orang tua kita di surga kelak insyaallah taala. Dan uh, terima kasih kembali kepada ustaz yang telah menyempatkan waktu datang ke majelis ini dan memberikan banyak faedah. Dan insyaallah uh, majelis ini bulan depan akan berkunjung ke Bandung insyaallah taala. Jadi yang di Jakarta libur dulu Bulan depan kita insya Allah akan ke Bandung Insya Allah akan kita berjumpa kembali di bulan Mei Jazakumullah khairam wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh